Baik Pak Misa Zee kalau misalnya ngomong soal hijrah itu memang hmm. luar biasa sekali ya Karena Betul. hidayah itu memang dapatnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Tapi ngomong-ngomong siapa Zee? Jadi kita akan membahas tentang berhijrahnya seorang Oki oh Setiana Dewi oh, Oki okay. uh -huh. Ya iya iya Ya, ya, ya kan memang sangat menginspirasi kita semua hmm. ya Nuk Insya Allah Pasti penasaran ya Zee juga penasaran Langsung kita lihat aja ya Pak Misa Ini ya Issah dibalik hijab. Omirsa, Bhagitu Banyak Mantfa at Mangunakan Jilbab, Salahin de Katangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, you could de katangan batin yang brassi. Bar hijab muropakan kuwa jiban bagisia muslimah kanabr hijab trama sub sala satu darisun nah nabi muhammad sallallahu ala salaam. Then baby yand darishari agama yang harusdilak sanakan. Makadari itulah, adabanya pabrapa pra mpuaning sacarang sudah turguga hatinya untuk mungan nakan pa kaya Hal ini pun juga dirasakan oleh artis cantik multitalenta Oki Setiana Dewi. Ya, artis cantik nan manis ini dahulu senang sekali mengenakan pakaian yang terbuka di setiap kesempatan saat ia mengikuti casting-casting film dan iklan. Berbagai proses perubahan dalam dirinya ia lalui sampai pada akhirnya ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wanita muslimah yang menutup auratnya. Nah, pemirsa Bagaimanakah kisah selengkapnya perjalanan Oki Setiadi Dewi dalam mendapatkan hidayah memakai hijab sampai sekarang? Berikut penjelasannya. Di tengah perjuangan saya casting, ternyata saya mendapatkan kabar dari adik saya bahwa ketika saya pindah ke Jakarta, beberapa bulan kemudian ibu saya menderita penyakit namanya Penfigus Vulgaris. Penyakit kulit yang begitu langka, yang kalau orang melihat itu akan merasa jijik karena seperti orang terbakar, orang yang kulitnya terbakar dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. awal dari sang ibu yang sakit keraslah yang membuat Oki saat itu bergegas untuk segera memakai hijab atas permintaan sang bunda yang di mana beliau hanya meminta Oki untuk menjadi wanita muslimah. Titik balik dalam perubahan hidup saya adalah satu ketika di rumah sakit saya menemani ibu saya di rumah sakit, saya bertanya pada ibu, "Ibu, Oki bisa bantu apa?" Ibu saya cuma mengatakan kalimat yang ternyata kalimat itu membuat perubahan besar dalam hidup saya. Ibu saya mengatakan, "Cukup bantu ibu untuk menjadi anak yang saleha. Mm. Dengan perkataan seperti itu, anggapan seorang gadis remaja 16 tahun, kalau solehah, salah satu Pada saat itu juga menjadi titik balik kehidupan Oki, ketika di mana ia dulunya suka sekali memakai baju-baju minim pada saat mengikuti casting film. Jadi awal-awal berjilbab itu cobaannya berat, masalah ekonomi, masalah mimpi yang saya tolak begitu saja, kemudian satu saja dari lingkungan. Teman-teman mengatakan, "Oki cuma cari sensasi aja. Kemarin kita itu kok ketemu tuh kemarin di toko masih pakai uh, rok-rok mini. Paling cuma cari sensasi. Seminggu lagi paling dibuka. Kemarin aku lihat tuh figuran tuh sempat nongol di TV pakai rok-rok mini. Paling entar lagi dibuka sih. Oke, cuma cari sensasi doang. Akhirnya uh, seiring berjalannya waktu ternyata selembar jilbab ini menuntun saya menuju ke arah Allah. Entah kenapa, saya menjadi sangat tertarik kepada agama Islam. Setiap hari saya berdoa berikan saya ketertarikan untuk mempelajari dan memahami ayat-ayatMu ya Allah. Itu yang saya hijab berat buat Oki saat alhamdulillah ternyata bisa membawa perubahan yang luar biasa besar untuk hidupan saya. Ibu saya berangsur-angsur pulih. Saya dulu enggak punya uang untuk pergi umrah, sekarang alhamdulillah bisa gratis pergi umrah karena ada beberapa yang nawarin. Begitu banyak cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Oki tapi ia tidak sama sekali mengeluh atas cobaan-cobaan itu malah ia sangat bangga dengan hijab yang dipakainya Ini identitas saya sebagai seorang muslim hijab ismadesty hijab adalah kesederhanaan identitas saya sebagai seorang muslim dan saya bisa berkata pada banyak orang dengan hijab saya pasti sebuah prestasi saya bisa berkarya dan saya bangga dengan identitas saya sebagai seorang muslim dengan jilbab ini bukan hanya cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Oki, akan tetapi tantangan demi tantangan berhijab juga datang dari keluarganya yang tidak mendukung. Tantangan berikutnya adalah dari keluarga sendiri sebenarnya. Karena papa saya melarang saya untuk berjilbab. Apalagi jilbab yang besar. Karena ayah saya mengatakan nanti kamu jadi orang yang fanatik, jadi orang yang aneh, kamu enggak bisa jadi artis seperti impian kamu, buka jilbab itu. Singkat cerita, pada akhirnya ketika saya pakai jilbab ternyata afeksi ah, semakin baik, prestasi baik. Kemudian pada akhirnya juga masih bisa bekerja di dunia hiburan seperti ini. Justru ayah saya mengatakan adik-adik harus ngikutin Mbak Oki, adik-adik harus juga pakai jilbab. Ya, bang, bang, bang. Semakin ke sini, oke mantap menggunakan hijab. Iya bahkan mengikuti Al-Qur'an dan hadis sebagai tuntunan cara berpakaiannya. Karena ia yakin bahwa dengan berhijab akan membawanya ke surga. Ternyata semakin saya belajar, belajar, itu hari belajar lagi, ternyata kaidah-kaidah dalam berjilbab di dalam Islam itu tidak boleh tipis, tidak boleh ketat. Kalau tipis ketat khawatir berpakaian tapi telanjang yang tidak akan bisa menembus surga kata hadis. Kemudian uh, hijab is modesty, hijab adalah kesederhanaan, bukan merupakan pakaian kebanggaan, pakaian kesombongan yeah. atau pakaian syoroh. Akhirnya menyadari hijab itu identitas saya. Hijab itu adalah pemberitahuan ke banyak orang saya bangga dengan identitas saya sebagai seorang muslimah. Hijab itu adalah bukti ketaatan saya pada Allah. Hijab itu adalah bukti kecintaan saya dan rasa syukur saya pada Allah karena Allah begitu banyak memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup saya. Begitu banyak pertolongan Allah dalam hidup saya. Sehingga kalau ditanya apa arti jilbab untuk saya? Hijab segalanya. Hijab tidak akan tergantikan dengan apapun. Selama jilbab pembawa saya menuju ke syurga-Nya Allah. Memakai hijab buat Oki bukan hanya sebagai budaya akan tetapi harus menjadi identitas dan jati diri yang di mana si pemakainya jangan berubah-ubah pendiriannya dalam memakai hijab. Tapi bagi saya dan saya yakin semua umat Islam yakin hijab itu wajib. Ketika wajib tidak dilakukan artinya berdosa. Banyak orang-orang mengatakan lebih baik akhlaknya dulu diperbaiki, lebih baik ibadahnya dulu diperbaiki.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 oki menganggap bahwa menjadi cantik di mata Allah Subhanahu wa taala pasti akan terlihat cantik juga di mata manusia. Kemarin awal-awal berjilbab, tantangannya adalah saya sering sekali pergi ke toko-toko baju. Saya lihat baju-baju terbuka. Di hati kecil saya ini bagus banget ya kalau ini dipadanin sama ini, ini dipadanin sama ini atau di depan kaca saya suka nyus rambut saya. Ini bagus dikritik yang digituin. Jadi masih ada perasaan aku sebenarnya lebih cantik kalau enggak pakai jilbab. Padahal generasi berpikir untuk apa secantik di mata manusia tapi tidak cantik di mata Allah. Jadi itu butuh keikhlasan, butuh proses, butuh belajar untuk pada akhirnya enggak penting lah yang itu, yang penting kita di mata Allah cantik di mata Allah insyaallah akan cantik di mata manusia sendiri. Om Omiraa mengenakan hijab itu ternyata memang membutuhkan proses dan tidak ada yang instan. Cemoohan dan respon negatif kerap kali kita dapati jika kita sedang berada dalam proses membenahi diri. Namun dengan terus berdoa dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah segala cobaan dan rintangan akan terasa mudah dijalani. Sama halnya dengan menggunakan hijab, setiap orang butuh proses untuk menjadi lebih baik hingga pada akhirnya mengenakan hijab yang sesuai syariat Islam. Karena kemuliaan wanita terkait pada akhlak, sikap, perilaku satunya berhijab. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang ingin berhijab, ingat bahwa niat baik jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena setan dengan cepat sekali merubah. Ділбак, іту, адалара, садчина, аллань, лорбі, Insya Allah, Insya Allah selalu bahagia Terharu yeah. dan merasa terinspirasi kalau mendengar cerita-cerita dari teman-teman yang berhijrah, berhijrah menolak ngejeb ya Bu. Heeh. Mm, dan memang kalau misalnya selama ini kita kan beberapa kali kan berita Islami masa kini itu menayangkan beberapa orang-orang yang berhijrah seperti yang buat itu pernah disampaikan ketika ada seorang penyanyi rapper dari Amerika ya Amerika Serikat itu berhijrah masyaallah luar biasa sekali. Sekarang kalau yang ini kita kenal sendiri gitu ya Ogistya Dewi, suaminya juga teman saya masyaallah memang Ogini adalah sosok uh, muslimah yang punya ilmu yang Menurut saya luar biasa juga. Setuju. Di sini juga sering beberapa ketemu salah ya. Salah satunya yang menginspirasi menginspirasi aku untuk cepat berhijab, Oki. Oh my. Jadi dulu sempat e, kerja sama di hmm. salah satu produksi. Oke. Okay. Eh Oki udah pakai hijab, aku belum dan ya. cara mengajarkan dan cara mengajak itu dia pelan-pelan. Masyaallah, hmm. mudah mudah-mudahan ya pahalanya mengalir terus Oki ke Oki, ke sisid dan insyaallah ke Apa berita Islami masa kini? Insyaallah. Dan setelah ini kita akan bahas apa nih? Kita akan membahas mengenal sosok ayah dan ibu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Tapi okay. setelah yang ini ya. Jadi jangan mulana tetap di Berita, berita Islami Islam. masa kini. Allahu akbar.